Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Herman Zembek kali ini saya akan membahas tentang jihad di jalan saiton kenapa jihad di jalan saiton karena sudah terlalu banyak menggunakan judul jihad disabililah jihad di jalan Allah jadi saya menggunakan judul yang berbalik Tapi sebelumnya seperti biasa kita ngopi dulu, saudara-saudara dimanapun anda berada. Dan terima kasih atas subscribe dan kesetiaan yang menonton channel saya. Ngopi ngobrol perihal Islam. Santai saja ya, kita nggak usah terburu-buru. Nyikmati hidup Dan selalu tersenyum Jihad itu berasal dari bahasa Arab Yang bahasa Indonesia adalah berjuang Nah Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya Ketika kita memahami Islam Baru sebatas pengetahuan di akal pikiran Maka Al-Fatihah yang diawali dengan bismillahirrohmanirrohim, yang suatu ayat yang sangat sakral sekalipun, ketika diartikan oleh akal pikiran, maka artinya akan menjadi, dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Artinya jadi dengan nama Allah. Artinya Allah hanya diatas namakan saja. Sedangkan kalau seandainya kita memahami ayat itu dengan rasa Tidak ada alif di ayat bi-ismi Harusnya kalau dengan nama Allah bi-ismillah Tapi alifnya hilang Artinya rasa diri kita melebur Sudah tidak ada lagi alif Melebur dengan kekuasanya Menyatu Bismillah itu adalah Gumulung atau Tauhid Menyatu dengan Allah sehingga melahirkan sifat-sifat dirinya yang rahman dan rahim. Tapi karena dipahaminya baru dari akal sehingga Bismillah diartikan menjadi dengan nama Allah. Sehingga dengan itu akhirnya banyak orang yang hanya mengatasnamakan Allah saja. Jadi Allah itu hanya dijadikan atas nama. Demi Allah Atas nama Allah Segala sesuatu atas nama Allah Tapi perbuatan dan ahlaknya tidak mencantokkan kasih sayang Berarti Allahnya itu hanya atas nama Begitupun dengan jihad Jihad bisabilillah katanya pisahbirlah di jalan Allah tapi dua satu dua itu bukan pisahbirlah itu di jalan Sudirman jihad di jalan Sudirman jihad di jalan Senayan bukan di jihad di jalan Allah itu jihad di jalan Sudirman Dan banyak sekali orang di zaman sekarang ini hanya menjadikan Allah sebagai atas nama Kenapa gak gak marah Allah hanya dijadikan atas nama Untuk mengikuti kepentingan kelompoknya Untuk mengikuti kepentingan egonya Merasa terhina agama saya harus dibela Islam Islam dibela. Islam itu ya lu walau nakalai. Islam itu tinggi dan tidak ada lagi yang lebih tinggi dari Islam. Masa dibela. Harusnya kita yang butuh pembelaan Islam bukan Islam yang butuh pembelaan kita. Nah makanya saya selalu tertawa ketika orang menganggap saya salah. Karena saya ibaratkan ibaratnya saya kopi. Asalnya kopi itu hitam. Digodok di air panas, ya tetap hitam, gak berubah. Tapi dia mengeluarkan harum yang semerbak Asalnya kopi itu hitam, sebubuk. Terus pakai air panas, digodok. Tapi tidak berubah. Warna menjadi putih atau kuning, ya tetap hitam. Tapi mengeluarkan harum yang semerta dan nikmat. Maksudnya apa? Ketika orang menganggap kita salah, kita enjoy saja, tidak merasa terhina, tidak merasa dilecehkan. Karena kita memang makhluk yang hina, tidak punya apa-apa. Karena yang mulia itu hanya Allah. Sehingga ketika ada masalah yang sangat besar, istilahnya menggunduk dirinya seperti air panas membakar dirinya. Dia tidak akan berubah menjadi orang lain Berbeda dengan orang yang lemah lembut kata-katanya Seolah-olah dia orang yang soleh dan baik Tapi ternyata ketika dihadapkan sebuah masalah Berubah menjadi sangat keras dan kasar Itu menunjukkan selama ini dia berpura-pura Makanya kan saya kenapa ngerokok Kata orang maaf kenapa ngerokok mulu Ya kalau ngerokok kan penyakit cuma satu paru-paru. Coba kalau yang nggak ngerokok penyakitnya berupa-berupa itu jantung, kolesterol ini itu. Kalau rokok kan cuma paru-paru. Kalau yang nggak ngerokok kadang-kadang sakitnya berupa-berupa, kanker lah, kanker otak, kanker payudara, kanker ini. Kenapa? bikin banyak dipikirkan. Karena penyakit itu bukan dari Fisik bukan dari rokok, tapi dari pikiran Nah saya menjadikan rokok bukan tentang penyakitnya Tapi sebagai media relaksasi Lebih santai, lebih tenang Anda sendiri mungkin merasakan Kalau lagi ngerokok, kalau lagi ngopi Tenang, santai, lebih menikmati hidup Jadi mudahlah, gak usah tegang-tegang Jangan-jangan selalu mengajak ngajak Allah untuk kepentingan nafsu Karena menurut saya Berjihad Tapi diarahkan kepada suatu kepentingan politik Itu bukan di jalan Allah Itu ikutin setan. Kan diakui atau tidak Ketika kita berjihad terus memilih si A, memilih si B Ujung-ujungnya apa? Kekuasaan Ujung-ujungnya apa? Uang. Lapak itu di jalan Allah. Walaupun memang benda, tumbuhan, hewan jasmani, rohani, rahmani dan radbani ini tujuh tingkatan ini ada semuanya Allah meliputi karena Zat Allah itu Ahad, meliputi benda, tumbuhan, hewan dan jasmani. Bahkan iblis, setan, malaikat, iblis, jin itu semua beribadah kepada Allah. Semua milik Allah Baik atau salah Semua milik Allah Memang tujuannya kepada Allah Tapi ketika jihadnya itu diarahkan kepada politik Jihadnya itu diarahkan untuk Kepentingan Kekuasaan Maka itu bukanlah jihad di jalan Allah Tapi jihad di jalan Setan Seperti Ibn Sayyad yang bunuh Umar Dia hafal Al-Quran dia hafal hadis. Dia merasa bahwa membunuh Umar adalah jihad, bahkan dengan mengucapkan Allahakbar. Membunuh, tapi, tapi kata Umar, demi Allah, hafal saya itu adalah dajjal. Walaupun mulutnya dipenuhi ayat-ayat, walaupun pikirannya penuh dengan hafalan ayat-ayat, tapi dia adalah dajjal. Artinya dajjal itu ulama su. Dajjal ini adalah ulama yang sesat, ahli kitab. Yang selalu mengatakan jihad, jihad. Malaysia adalah jihad. Jihad di jalan siapa? Jihad di jalan syaiton. Jihad di jalan sudirman. Jihad di jalan senayan, bukan di jalan Allah. Tapi dengan mantang yang mengatakan, Atas nama Allah, demi Allah dengan mudahnya Allah diobral. Allah diobral, umi enggak karena Allah begitu. Artinya dia tidak kenal Allah. Sama seperti kita kalau tidak kenal dengan Muhammad Ali. Oh, Muhammad Ali begini loh, begitu lo Muhammad Ali itu, jawara tinjunya begini. Kalau seandainya kita sedang berhadapan dengan Muhammad Ali, apakah kita akan ngomong begitu? Ya orang Muhammad Ali nyaridah harapan kita, ngapain juga kita ngomong Muhammad Ali? Kita banyak ngomongin Muhammad Ali itu karena Muhammad ali -nya tidak ada di, tidak ada besertanya dan dia tidak kenal baik sebetulnya dengan Muhammad Ali hanya tahu tapi tidak kenal baik. Nah seperti pun Allah orang yang banyak ngomongin Allah begini Allah begitu ini jihad di jalan Allah artinya dia tidak kenal Allah artinya Allah tidak bersertanya dia hanya tahu, tapi tidak kenal sama Allah makanya selalu meminjam nama Allah akhirnya Allah hanya dijadikan atas nama padahal sesungguhnya dia sedang jihad atau berjuang untuk kekuasaan, jihad atau berjuang untuk duniawi dan itu adalah syaitan saya bilang ini banyak orang di zaman sekarang itu Menyatakan jihad pisabilah pada semuanya adalah jihad di jalan sayton Tujuannya untuk kekuasaan, tujuannya untuk uang Tapi dia tidak menyadarinya Karena orang yang berhadapan dengan Allah Kenal dekat dengan Allah Tidak mungkin membicarakan banyak tentang Allah Karena Allah sedang berhadapannya Allah sedang meliputi dirinya Seperti saya ngomongin misalnya Rapi Ahmad Karena Rapi Ahmad tidak bersama saya tidak dengan saya. Kalau saya berbicara dengan rapi Ahmad, berhadapan. Nah, ngapain diomongin rapi Ahmad? Oh, rapi Ahmad itu jauh loh. Begini. Oh, kaya lah. Nah, kita lagi berhadapan. Ngapain? Berarti kita gak akan berhadapan sama rapi Ahmad. Kalau diomongin, dihadapan rapi Ahmad. -nya. Nah, kalau kita sedang bersamanya. Kalau kita meliputi Allah. Meliputi diri. Itu bahkan untuk membicarakan Allah saja. Malu. Karena... Kalau terlalu banyak membicarakan Allah, akhirnya Allah diobrah Dia tidak kenal dengan dirinya Padahal Allah itu meliputi diri Allah itu tidak pernah jauh Dengan diri setiap manusia Bahkan daun yang jatuh ke ke tanah pun Allah memang tahu karena Allah meliputi seluruh ciptaannya Itu ahad nah, Kalau kita banyak mengobrol nama Allah membicarakan tentang Allah mengatasnamakan Allah itu orang-orang yang tidak kenal sama sekali dengan Allah dia hanya tahu tapi tidak kenal dia menganggap Allah itu di sana tidak meliputinya kalau kita dia sudah meliputi Allah di dalam dirinya yang mau ngomong-ngomong Allah karena apa yang kita sangka dengan pikiran kita belum tentu itu yang sesuai dengan apa yang dikenal ke Allah karena Allah itu yang mengajarkan kasih sayang Bismillahirrahmanirrahim Orang yang gumbulung Menyatu dengan Asma Allah Dengan kekuasaannya Maka sifatnya akan arohman arohim Tidak memfitnah. Ini jihad pisah tapi mempitna Jihad pisah tapi Hasud Jihad pisah tapi malah Mengarahkan orang untuk anarkis Ini bukan jihad pisah Tapi jihad di jalan syaitan Maka sadarlah, wahai saudaraku Kita semua sedang dirasuki Hitnah jajal Telah banyak tentara-tentara Dajal masuk ke Misa ini ya? Maka kita harus kembali kepada diri Jangan menuduh orang lain Dajal Padahal sebetulnya diri kita yang masih jajal Jangan menuduh kepada orang lain Kapir padahal diri kita yang masih Pikiran kita yang menusuk diri Makanya kalau kita mencari Allah keluar diri, musti. Mencari kebenaran keluar diri, gelaplah diri kita. Maka, beruntunglah bagi orang mereka yang sadar bahwa dirinya bergelimang dosa. Kata Rasul, saya lebih suka dengan orang yang banyak dosa, tapi mengakui dosa-dosanya. Seperti Umar, Usman, Jager Pasar, tapi mengakui dosa-dosanya. Gimana kerasnya waktu itu, Usman? Bahkan mau membunuh Nabi, mau menggal Nabi. Tapi kata Nabi, saya lebih suka dengan orang-orang yang penuh dengan dosa. Tapi dia dengan jujur, dengan berani mengakui bahwa dirinya bergelimang dosa. Dan dia berani untuk jihad menghadapi perubahan. Karena jihad yang paling besar itu adalah jihad melawan nafsu sendiri. Tidak memfitnah orang, tidak menghasut orang, apalagi menganggap orang sesat. Apalagi menganggap menuduh orang yang terkait Alhamdulillah Menjelek-jelekkan orang itu adalah Udah sesat yang nyata Jihad yang besar dalam melawan Nafsu sendiri Saya lebih suka kepada orang yang berdosa Tapi menyadari kesalahannya Daripada orang yang menganggap dirinya benar Tapi dia tidak pernah Mengakui kebenaran orang lain Maka dirinya tertutup. Karena ibarat listrik Dia tahunya cuman Positif, tidak ada negatif Maka tidak nyala. Bohlam tidak akan menyala kalau tidak ada positif dan negatif Dalam aliran restri Benar dan salah Itu adalah kembali kepada Allah Karena itu adalah kita hidup di dunia Saya bergelimbang dosa Tidak masalah, Allah maaf pengampun lagi maaf ya. Karena apa? Karena tidak mungkin kita mengenal dingin Kalau tidak pernah mengenal panas Tidak mungkin mengenal perang Kalau tidak pernah mengenal gelap. Orang yang banyak dosa di masa lalunya bisa jadi lebih baik di masa depannya dibanding orang-orang yang menganggap dirinya benar dan suci, menganggap dirinya paling hebat, menganggap agamanya yang paling benar. Padahal Islam bukan agama. Padahal Din bukanlah agama tapi jiwa. Din Islam adalah jiwa yang berserah diri kepada Allah. Inna Inna Innaulul.